Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmatuhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa misai'ati amalina Mayyahdihi allahu falamudillalah wa mayyudlil falahatiyalah Wa ashadu alla la ilaha illallah wahdawla syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du kita melanjutkan pembahasan fikih. Kita masih membahas tentang fikih salat Jumat. Dan telah kita sebutkan bahwa salat Jumat ini hukumnya wajib bagi seseorang yang diwajibkan oleh Allah taala. Kecuali orang-orang yang memiliki udzur syar'i. I dan orang-orang yang dikecualikan dari kewajiban itu yang pertama telah kita sebutkan adalah anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mankana yuqmenopillahiy wal yomilakhir faalehil jum'ah yomal jum'ati. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya untuk sholat Jumat di hari Jumat. Ilhamarid kecuali yang pertama orang yang sakit. Jadi udur-udur untuk tidak melaksanakan sholat jumat itu Yang pertama sakit Aum musafirun atau orang yang syafar Aum imro'atun atau wanita Aum sobiyun atau anak kecil Aum mamlukun aub ataupun budak. Berarti yang tidak diwajibkan sholat jumat itu adalah Orang sakit, musafir, perempuan, anak kecil dan budak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 Yaitu setelah muadzin itu mengatakan hayya ala solah, ayo kita menuju kepada solat. Setelah itu muadzin itu mengatakan sollovi buyutikum, solatlah di rumah-rumah kalian. Jadi berarti anak kecil, budak, wanita, musafir, orang yang sakit, dan orang yang sedang ditimpa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 dari Abu Said Al Khudhri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun 'ala kulli muslimin muhtalimin Mandi di hari Jumat hukumnya wajib bagi orang muslim yang sudah balik talimat wajib ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mandi hari Jumat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 menunjukkan bahwa mandi di hari Jum'at itu hukumnya wajib hadis yang kedua dan yang dipakai oleh para ulama dalam bab ini hadis dari Abdullah bin Omar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda "Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaktasil jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka wajib mandi. Maka harus mandi. Ini pun juga perintah. Valiyah Tasil hendaknya mandi. Ini perintah dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan seperti ini. Sebabnya itu karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu kota yaitu kota Madinah itu.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 Rasulullah SAW ketika bersabda, ida ja ahadukum aljumatap. Jika salah seorang di antara kalian itu mendatangi salat Jumat, berarti yang diperintahkan untuk mandi itu hanya yang mendatangi salat Jumat. Orang yang tidak salat Jumat, perempuan, anak kecil, demikian juga orang yang sakit, orang yang musafir, maka tidak diwajibkan.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 Terkumpul dalam dirinya dua perkara yang mengharuskan mandi Maka cukup bagi dia satu kali mandi untuk dua niat Jadi kita mengerjakan satu niat Tetapi untuk dua amal Satu amal untuk dua niat Dan itu adalah Mazhab Mazhab jumhur ulama Walaupun dalam masalah ini Sebagian ulama mengingkari Kalau Imam Ibn Hazm Beliau mewajibkan setiap penyebab itu satu mandi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 dan itulah sosok, sosok seorang Muslim, sehingga seorang Muslim itu harus memperhatikan penampilan. Rasulullah saw pernah ditanya tentang masalah sombong. Ketika bicara masalah sombong, la ya tuh kol kana fe kalpihi mit kaludar rotin mingki tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada satu biji kesombongan. Akhirnya Rasulullah saw malik waslam ditanya Rasulullah kita itu namanya orang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 Setelah Rasulullah SAW bersabda Walaikin al Sombong itu Batarul haqi wa gomdunnas Sombong itu standarnya adalah Orang itu menolak Kebenaran dan orang itu Meremehkan orang lain Siapa yang menolak kebenaran berarti dia Sombong kepada Allah Ta'ala Dan siapa yang meremehkan orang lain berarti dia Sombong di hadapan manusia Oleh itu, Sombong kepada Allah lebih tinggi Daripada sombong kepada manusia Kalau datang kepada saya kebenaran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 Ada Jibril itu ketika itu manakala Jibril itu turun kemudian ikut duduk bersama Rasulullah SAW untuk mengajarkan bagaimana ciri seorang Muslim sebagai ciri seorang penuntut ilmu seorang Muslim itu bagaimana ciri terakhirnya. Ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat tiba-tiba kata Umar bin Khattab bercerita tolah alayna rojulun tiba-tiba datang kepada kami seseorang shadi dubayyad siap Seseorang yang bajunya sangat putih Bersih Yaitu Bajunya itu bersih Shadi dosawa disyar Dan rambutnya sangat hitam Yaitu menunjukkan orang itu Memakai minyak rambut Dan sering dibersihkan rambutnya Sehingga hitam Layurah alihi asharus safar Dan tidak nampak bagi dia Tanda-tanda musafir Biasanya musafir itu baunya apek Pakaiannya compang camping Kemudian berminyak dan kotor, ini ciri-ciri orang musafir. Tidak tidak nampak alamat safarnya, yaitu menunjukkan berarti orang itu bersih. Penampilannya itu eh, penampilan yang menunjukkan orang itu orang mukim, yaitu orang yang di rumahnya. Tetapi anehnya kata Umar bin Khattab mengatakan, layak rifuhu ahadun minna minna ahadun, tidak ada seorang di antara kami yang mengenal siapa orang itu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 kain paling bagus dan paling mahal itu dari Yaman Rasulullah waliwasalam di kafani dengan kain itu demikian juga Rasulullah waliwasalam itu bahkan beliau punya baju khusus untuk hari raya itu beliau punya demikian juga Rasulullah punya baju khusus untuk menjamu tamu ketika datang tamu Rasul punya baju khusus Rasulullah waliwasalam itu pernah khutbah dengan pakaian yang baru dan bagus sekali sampai kata para sahabat yang mengatakan demi Allah saya tidak pernah melihat Rasulullah waliwasalam paling ganteng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 Demikian juga menjaga kebersihan badannya. Kalau sudah mulai nampak bau badan, mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya Aisyah itu, "Wahai Aisyah, Rasul itu kalau masuk rumah, yang pertama kali beliau kerjakan itu apa?" Maka Aisyah mengatakan, "Beliau itu gosok gigi." Awal kali masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gosok gigi. Berarti menunjukkan Rasul itu bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangun tidur di malam hari, kata Aisyah itu, Rasulullah itu kalau bangun mau musulat malam Ya syuh syufahu siwak Maka Rasulullah SAW itu awal kali bangun tidur Yang perlu kerjakan adalah gosok gigi Sehingga Rasulullah gosok gigi Kemudian membersihkan bau badan Dan yang lainnya itu menunjukkan bahwa Seorang Muslim itu harus bersih Kenapa Rasulullah SAW itu tidak mempunyai Orang yang makan bawang mentah itu untuk ke kemejid Sampai diusir sama Rasulullah SAW Ada seorang sahabat yang makan bawang mentah diusir sampai dekat kuburan Baki tidak boleh masuk ke Mejid kenapa? karena bau itu akan mengganggu orang lain bau itu akan mengganggu orang lain ketika itu terjadi di Mejid maka malaikat pun akan terganggu S.A.W bersabda innal mala'ikah tata'adza mimma yata'adza bihibanu adam sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang membuat manusia itu terganggu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 Ya sampai di sini nanti insya Allah kita lanjut lagi tentang adab-adab Ketika kita mau berangkat ke majjid apa yang harus kita kerjakan Nanti kita lanjutkan pembahasan yang akan datang Wa akhir da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi wa jamin